Hidup Priega. Oke okay, kalau tadi sudah dikasih lagu cukup rancak Ini dikasih yang kalem-kalem dulu ya Barenganmu Natta Sesel untuk semuanya